Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa pemirsa setia Titiwan, Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah SWT Senang sekali saya Citi Kirani kembali hadir berjumpai anda di pagi ini Tentunya di Titian Kolbu Insyaallah sama satu jam ke depan kita akan membahas salah satu asmaul husna Yaitu Al-Hakam, Asya Allah Maha menetapkan hukum Asmaul Husna adalah nama sifat-sifat Allah yang indah dan penuh seri. Maka memohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Dan kita akan membahasnya dengan Ustaz Am Amiruddin yang sedang berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat di dulu, tidak apa-apa ya, Ustaz ya. Nanti mau nyapa Ibu-Ibu juga. Tadi lancar Ustaz dari Bandung. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, Subhanallah. Dan Ibu-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua Ibu Alhamdulillah. Alhamdulillah dari pengajian mana ini pondok kopi. pondok kopi bawa kopinya bu biar nggak ngantuk mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semua Alhamdulillah cantik coklat semua mm. ini kopi ini warna coklat oh, amazing juga ya dari pengajian mana bu Alhamdulillah Hidayah Semoga ibu-ibu hadis Dan pemirsa juga Digi dia Digi dia Hidayah Ihh di Allah subhanahu wa ta'ala Amin Iya dia langsung aja Kita akan membahas Al-Hakam Nah Kalau kita taunya hukum ya Bu ya Kalau bahasa ya, Hukum Nah kalau Al-Hakam itu Artinya sendiri apa ya, Al-Hakam itu artinya Allah yang punya wewenang Untuk menetapkan Aturan hidup Atau hukum Mereka hmm. hmm. Ibu-ibu, uh, uh, kalau kita lihat hmm. Hukum itu ada dua macam hmm. Hmm. Hukum yang berkaitan dengan alam semesta Itu hukum sebenarnya hmm. Hmm. Ibu datang ke dokter Kata dokter, Bu, ibu harus banyak istirahat Ini tensi ibu tinggi loh bu hmm. Coba bayangkan usia ibu sekarang 40 kok 160 per 100 bu hmm. Kenapa dokter mengatakan itu tekanan darah tinggi Kenapa bu? <weirdly> <sukur> Karena dokter punya tolok ukur yang normal itu misalnya 120 <SILENCIO> per 8 Itu tuh hukum. Tapi hukum diambil dari fenomena alam, hmm. ya. Itu tuh hukum sebenarnya. So, kalau tidak ada hukum gitu, <SILENCIO <SILENCIO> mana bisa dokter mengatakan tensi apa darah rendah darah tinggi? <SILENCIO> Betul, iya, gitu. <SILENCIO> Hukum medis gitu nah, juga. Ya, jadi ya. makanya hukum hmm. Allah itu ada dua. Hmm. Ada yang di alam semesta. Hmm. Ya. Hmm. E, di tubuh kita tuh berlaku hukum. Hmm. Ya, ada keteraturan. Ya, hmm. e, apa e, jantung memompa darah itu tuh ada keteraturan. Begitu keluar dari hukum, ibu sakit. Hmm. Ibu sakit, ya, hmm. karena si, si pompanya itu udah udah nggak bagus tuh. Ya. Nah. Bumi mengitari matahari itu ada aturannya. Satu kali putaran itu 360. Gitu. Makanya setiap tahun terukur. Bumi mengitari matahari itu konstan. Gitu. So, kalau tidak konstan, misalnya lambat atau terlalu cepat, boleh jadi setahun itu berubah ubah Tahun ini 200 hari karena bumi terlalu cepat. Berikutnya setahun ini 400 hari karena bumi terlalu lambat hmm. Tapi sekarang kan tetap, iya berarti ada hukum hmm. Nah, Udah gitu matahari itu gak diam, dia juga bergerak diantara bintang-bintang Itu yang disebut dengan hukum alam hmm. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya Sunnatullah hmm. Kalau orang, orang sekuler menyebutnya law of nature, hukum hmm. alam Hmm. kita menyebutnya sunatulloh. Hmm. Kenapa disebut sunatulloh? Hmm. Karena hukum itu berjalan karena kuasa Allah. Itu, ibu, coba tahan jangan berkedip ya, satu menit aja. Coba di, coba disiplin, coba disiplin. Saya ingin tanya, apa yang ibu rasakan ketika tidak berkedip satu menit? Kering. Kering. Ibu, ibu berkedip itu karena ada hukum di situ bahwa mata ibu nggak boleh kering. Hmm. Karena kalau ibu tidak berkedip, mata ibu kering. Begitu kering, pasti kering. Maka itu menyuruh untuk berkedip. Karena kedipan itu untuk membasahi mata. Kornea mata. Berarti itu ada hukumnya makanya Allah itu yang maha menetapkan hukum ibu para pemirsa jangan mengartikan hukum itu selalu yang tertulis tapi ada hukum yang ada di alam semesta mm -hmm. ini yang disebut dengan sunnatullah mm -hmm. atau dalam bahasa orang sekuler tuh law of nature mm -hmm. hukum alam ya mm -hmm. termasuk yang diperintahkan adalah hukum-hukum yang harus kita taati ya seperti wajib ya usah sunnah makruh itu segala macam adalah hukum yang berlaku bagi kita yang mengaku sebagai hamba Allah mm dan nah, kita harus taat kepada hukum itu betul. Ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan hmm. hukum itu ada dua, hmm. satu hukum yang ada di alam semesta hmm. di tubuh kita hmm. ya hmm. Gitu. Hmm. itu hukum. Yang kedua hukum yang ada dalam kitab suci. Hmm. Hmm. Nah ini hukum yang berkaitan dengan bagaimana kita harus menaati peraturan-peraturan tersebut. Hmm. Hmm. Hmm. Sekarang begini, kalau ibu beli apa ya beli handphone, hmm. Hmm. ya. Kalau di handphone, kalau ibu beli handphone saya tidak akan menyebut uh, merek, mm -hmm. ya, itu jadi iklan nah, Sebut saja ibu beli handphone merek QQ Handphone merek Q. QQ Nah, di dalam dus handphone itu ada apa? Aturan Aturan cara Caranya. cara mencas, mm -hmm. lamanya baterai mm -hmm. Itu dikeluarkan peraturan oleh siapa? Mm -hmm. Oleh? Pembuat handphone merek QQ, bukan handphone merek AACE, tapi QQ. Karena yang memproduksinya QQ. Sekarang yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wataala. Maka yang paling tahu apa kebutuhan kita Allah Subhanahu Wataala. Nah, Kebutuhan-kebutuhan manusia itu ada dalam kitab suci Al-Qur'an, makanya manusia diatur. Itulah yang disebut Allah itu Maha menetapkan hukum, baik hukum yang ada di alam semesta dan diri kita serta hukum yang harus kita taati yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Makanya, apabila kita menaati hukum-hukum Allah akan terjadi sebuah keteraturan mm -hmm. ke, ke, Keharmonisan antara kehidupan kita dengan kehidupan semesta. Misal, misal Allah berfirman, "Ini hukum. Wala fil ardi ba'da islahih. Kamu tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi itu karena bumi itu sudah beres, sudah teratur." begitu banyak orang yang melanggar hukum, pohon apa, oh, hutan ditebang mm -hmm. habisin, ya. Mm -hmm. Apa yang terjadi? Banjir, longsor. longsor. Yeah. Karena manusia tidak melaksanakan hukum Allah, yeah. terjadi kemadrosan. Mm -hmm. Gitu. Coba kalau manusia itu mau hidup teratur, boleh ngambil. Mm -hmm apa Tanaman Kaya. yang ada di hutan hmm. Tapi jangan lupa untuk menanam lagi hmm. Kalau berkeseimbangan gitu Nyaman hmm. Jadi begitu hukum Allah ditaati hmm. Akan terjadi keteraturan hmm. yeah. Begitu hukum Allah dilanggar Akan terjadi kesidak Beraturan hmm. Hmm. Contoh yang lain hmm. Kulu wala tushrihu, Makan dan minumlah kamu Jangan berlebih-lebih yeah. hmm. Kita perlu makan tapi kalau udah berlebih-lebihan itu nggak bisa itu untuk kita, ya makanya penyakit orang kota itu kan kolesterol tinggi, kandang <tuk> urat tinggi, nah, itu apa? karena sebenarnya sudah berlebih, berlebihan, ya jadi segala sesuatu kalau berlebih-lebihan itu menjadi nggak hmm. bagus iya. karena sebenarnya dia sudah keluar dari koridor hukum Allah hmm. makanya kalau hukum Allah itu dijalankan hmm. akan terjadi keharmonisan antara diri kita dan alam hmm. sebenarnya. Iya Subhanallah dan kalaupun kita menjalankan hukum Allah Allah pun pasti akan sayang sama kita ya hmm. Ustaz ya. Nah, bagaimana sih cara agar kita ingin disayang oleh Allah dengan aturan-aturan yang dipakai atau yang kita gunakan untuk kita mencapai keriduan Allah tetap bersama kami pemirsa temukan jawabannya setelah yang satu ini. Siti Ann Kolbu, Insya Kita mengingat zaman dulu kita sekolah kan, kalau misalnya kita tidak taat pada hukum dan ketentuan yang berlaku di sekolah, pastinya kita dihukum ya sasti atau diketrat lah, kakinya mesti begini, mengalaman oh, <laughs> pribadi, kakinya naik ke atas satu. Nah kalau misalnya Allah nih Ustaz menghukum hamba-hambanya Islamnya yang mau, yang kedul, yang enggak takwas gitu Dengan cara apa sih Allah menghukumnya? Oke okay, sebelum itu ibu-ibu mm -hmm. serta para pemirsa kita perlu bahas dulu bahwa hukum itu ditetapkan sebenarnya untuk membangun keadilan mm -hmm. hukum itu mm -hmm. jadi jangan diartikan hukum itu untuk membalas yeah. untuk menyiksa mm -hmm. tapi hukum itu ditegakkan untuk keadilan misal gini kalau saya jadi dosen mm -hmm. oke okay, ibu-ibu sebagai mahasiswa saya mm -hmm. ini mang misal saja mm -hmm. ya, ternyata uh, ya yang lain itu mengerjakan tugas hanya tesisnya yang tidak Ya itu tadi ya. Nah, <tuh> nah tapi ya walaupun ibu-ibu uh, yang lain ngerjain tugas eh sih, cenggak, Tapi sama saya dia tetap juga dikasih nilai A Ibu-ibu juga dikasih nilai A Kira-kira ibu merasa saya itu adil gak? Ya, ya nah, kenapa ya? Lusinya kayak gitu Nah jadi saya menetapkan CCC dapat nilai C Karena memang tidak mengerjakan tugas Yang mengerjakan tugas saya kasih A Itu adil, saya menghukum dia dengan C Ya karena saya harus adil Kepada orang yang mengerjakan ya. Jadi ketika Allah menghukum Sebenarnya Allah ingin menegakkan ya. keadilan ya. Gitu. ya. Makanya dalam Eh, Sanksi hukum itu macam-macam sesuai dengan kadar perbuatan dosa kita. Iya, iya. Makanya kalau anak ibu nanti satu saat nanya, Mama, Mama kan Allah tuh maha penyayang, tapi kenapa kok Allah niksa? Iya, iya. Jawaban ibu gimana? <tuh> Jangan bilang, wa lahu alam bis kau. Tapi <tuh> <Nah>, kamunya bandel. Oh <tuh> mama, mama, kan Allah tuh maha penyayang, kenapa ya? Kok Allah? menyediakan rahmat. Mm Mana sayangnya Allah mm -hmm. gitu. Itu jawabnya. Walau alam alam disolat, emang Alloh maunya gitu. Jangan gitu bu, ya ibu katakan sayang Allah tuh mahtunya yang dan Allah tuh maha adil. Jadi kalaupun Allah memberikan azab, itu karena Allah ingin memberikan penghargaan kepada yang sungguh-sungguh. Hmm. Kalau kamu ngerjain PR teman kamu tidak mengerjakan PR, tapi dua-duanya dapat imbalan yang sama, pasti kamu kan nggak enak, hmm. gitu kan? Hmm. Uh, di situlah maha adilnya Allah. Makanya adanya neraka sebagai sanksi pelanggaran itu karena ingin mendegakkan keadilan iya. gitu. Mm -hmm. itu sebabnya dalam islam hukum itu sebenarnya bukan untuk balas dendam mm -hmm. hukum itu diterapkan sorry, sanksi hukum iya. itu diterapkan sebagai bentuk Uh, untuk mewujudkan keadilan. Gitu. Hmm. Nah, mm -hmm. bukan hukum kalau tidak ada sanksi. Iya, yeah. mm -hmm. yeah. betul. Bukan hukum kalau nggak ada sanksi. Mm -hmm. Gitu. Makanya kita menaati bahwa kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Begitu lampu merah. Kita langgar, pasti akan membuat Orang selaka, kalau gak kita selaka Orang selaka, makanya begitu Melanggar, kita kena hukum Sangsi hukum, nah jadi Kalau Allah menetapkan satu hukum Sebenarnya itu tujuannya Untuk keteraturan dan untuk keadilan Bisa dibayangkan kalau di lalu lintas nggak ada hukum lalu lintas aturan lalu lintas apa jadinya? Sembrawut. Nah kalau Allah tidak menetapkan hukum dalam kehidupan apa jadinya? Dan hukum itu ditetapkan untuk menjaga kemuliaan manusia. Iya untuk. Iya untuk menjaga kemuliaan manusia. Ketika saya mau memiliki sesuatu, saya harus bekerja keras, saya harus meminta izin. Nah kalau kucing ingin memiliki sesuatu cuma tinggal ambil aja, gitu loh. Ya. Nah, lalu apa bedanya kita dengan kucing kalau kita ikut aturan main, yeah. kalau kucing yeah. tidak? Iya. Yeah, Jadi dari situ saya ingin menjelaskan bahwa hukum itu Allah turunkan satu untuk menegakkan keadilan, mm -hmm. yang kedua untuk menciptakan keteraturan, betul. yang ketiga untuk menjaga kemuliaan manusia. Yeah, iya, karena fungsi hukum. Iya karena itu manusia istilahnya lebih mulia dibanding makhluk yang lain karena diberi akal dan pikiran untuk mentaati hukum nah, ya seperti ya. Jadi Allah mm -hmm. memberikan perangkat dulu pada manusia iya. akal pikiran, pikiran dan ini, betul. baru disetatkan hukum. hukum. Baik, siapa ibu yang mau bertanya mengenai al-hakam ini silakan dari mana dulu? Ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam, wabarakatuh. Saya Ibu Maisafrol. Yang bertanya Pak Ustadz, kan ada fatwa ulama, hmm. ada hukum pembenihah. Hmm. Berarti kan hukum ada dua. Bagaimanakah cara kita untuk menyikapi dua hukum ini, sah? Fatwa ya. dengan hukum ada. Banyak ya. ini, terima kasih. Ia ya. pertanyaannya berat. <laughs> antara fatwa dan hukum pemerintah gini loh Bu. Ini sebenarnya kita harus melihat dulu kasusnya ya, kasusnya. Maksud saya begini bahwa fatwa itu dikeluarkan Biasanya untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur di dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Soal kalau sudah ada jawabannya di dalam kitab suci, sebenarnya sudah tidak perlu fatwa lagi, mm -hmm. Hmm, ya, tidak perlu fatwa lagi gitu. Misalnya gini, uh, membunuh itu nggak usah pakai fatwa lagi ada di dalam kutipan kita Al-Quran bahwa kalau orang yang menghilangkan nyawa yang paling adil adalah dihilangkan nyawanya karena tidak ada yang bisa membayar nyawa itu sebenarnya yang paling adil ya apaloh ada yang bilang itu katanya hukum barbar kayak gitu ya ngomong gitu ya karena keluarga dia belum ada yang dibunuh ya kan kalau anak dia aja dibunuh apa karena bunuh lagi gitu kan nah jadi kita itu harus melihat kalau Allah menyebutkan uh, apa Kutiba Alaikum Mulkisos Diwajibkan kepada Mulkisos Dalam pembunuhan Yang bunuh dibunuh lagi Walaupun tentu harus ada proses ya. hukum ya Tidak ujung-ujung dibunuh lagi salah mm -hmm. mm -hmm. Kalau dimaafkan oleh keluarganya Juga selesai urusannya mm -hmm. Tidak harus dibunuh lagi Tapi ini menggambarkan betapa nyawa manusia Itu enggak bisa dibayar apapun juga Itu intinya, yeah. substansinya mm -hmm. Dan betapa Allah itu sangat menghargai Nyawa dan kehidupan mm -hmm. Makanya ada urus seperti itu Nah yang tercatat di Al-Quran Sudah tidak perlu ada fatwa lagi iya. Karena jawabannya sudah jelas uh -huh. Lalu fatwa itu keluar untuk persoalan-persoalan Yang pada zaman Rasul Yang pada saat Al-Quran itu turun Belum ada kasusnya mm -mm. Itu baru keluar fatwa iya. ya Nihal mm -hmm. ya, Boleh gak sih menggugurkan anginya mm -hmm. Itu gak ada ayat Iya keluar tatua menggugurkan kandungan itu haram hmm. kalau tidak ada alasan medis Maybe. haram tapi kalau ada alasan medis hmm. maka merujuk kepada isyarat yang ada di dalam Qur'an pamanidtur rohwe robahin wala adin malah ismaili kalau kamu darurat kamu juga enggak mau tapi itu harus dilakukan wala isma'a laki tidak dosa tadi. Begitu ibu datang ke dokter 47 tahun hamil. Udah jangan tertawa begitu bisa saja terjadi. Ya, 47 tahun hamil. Kalau Allah berkehendak ya Allah berkehendak. Mm -hmm. Eh karena ada kasus Bu udah menopause loh. Eh, kok tak kejadian ya, gitu? Kami ya, sempat ya. nah, kata dokter memang menopause juga bukan berarti hilang. Ada yang udah menopause 7 bulan gitu ada men lagi gitu. Ya, nah, ya. itu kan berarti ada buah yang heeh hmm. kan yang hmm. tidak terbuahi jadi ya, kan, ya. ini terbuahi. Kata ke dokter, kata dokter, Bu, dalam tubuh itu dalam tubuh ini segala penyakit ada. Sampuran, kolesterol, darah tinggi, <tik> segala gitu. <tik> jadi kalau ini dilanjutkan, ini akan mencelakakan ibu. Maka keluar fatwa. Boleh digugurkan iya. karena akan mencelakakan ibu. Ini. Ya, jadi fatwa itu keluar ketika di dalam kitab suci Quran tidak ada. <tik> nah, oleh karena itu sebenarnya hukum pemerintah dengan fatwa boleh jadi banyak yang kejalan. Mm -hmm. makanya etika kedokteran dengan fatwa itu sudah dalam etika kedokteran boleh digugurkan kalau ada yeah. alasan medis Betul. menurut fatwa juga begitu yeah. seperti itu kurang lebih yeah. karena kalau dijawab semuanya bisa tiga SKN udah aja kulitnya saja <laughs> yeah. ya. sudah paham ibu oh. iya baik ibu yang mau bertanya lagi silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik salam saya ibu Hajaati Bertanya, pausa, yaitu uh, Bagaimana sikap kita untuk mengikapi suatu hukum atau perkara yang bersifat subhat atau meragukan Atau mungkin juga terjadi kontrokesi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Kenyataannya dalam kehidupan itu kita sering mendengar kata si ini halal Kata si ini haram. haram, aku tuh jadi bingung. Dan ya, hmm. gitu kan, <laughs> aku harus gimana? Ya, jangan jauh-jauh bu. Top, coba ibu tanya pak ustadz hukum arisan hmm. gimana? Itu ada ada tiga fatwa loh. Hmm. Ada yang mengatakan arisan itu haram. Hmm. Kenapa haram? Tidak jelas ke hmm. Saya baru simpan uang 100.000 kok dapat satu juta. Minta lalu yang ternyelana seribu dari apa mana? dari mana uh -huh. akadnya apa uh -huh. dikatakan jual beli bukan pinjam meminjam bukan uh -huh. hutang piutang bukan bagus uh -huh. so itu lah ya <laughs> katanya apa katanya uh -huh. arom yeah. bu ada kan yang mengatakan apa arisan tuh haram ada lagi yang bilang gini loh yang penting katanya kan walaupun saya baru bayar seratus ribu terus jadi dapat sejuta karena saya undiannya dapat pertama kan yang lain rido dan tidak ada, tidak ada bunga ya. Ada katanya. bunga. Kalau hmm. ikhlas <laughs> sama ikhlas, semua. Salah. Hahaha, gitu kan? <laughs> kata yang satu lagi, mudahlah ibu-ibu bingung kan? Iya, mm -mm. tadi subhat. Mm. Nah, subhat itu apa katanya? Meragukan. Dan Nabi mengatakan, Famanit takos subhat, Fakodista beralidi nih wahyadihi. Mm. Siapa yang meninggalkan hal yang meragukan, maka sungguh dia telah mensucikan diri dan agama. Jadi Pak Ustadz gimana? Ya, yang paling aman mana Bung, Bu? Mm. Berarti dia, jadi Bu, wajar dalam kehidupan suka gitu kan? Ada perbedaan ya Sekarang caranya gimana? Ibu ambil saja yang menurut logika dan pertimbangan hati narinnya Ibu mana yang kuat Misalnya, ayah aku tidak akan ikut Arisan, ah meragukan kita jangan menyalahkan informasi mm -hmm. itu mm -hmm. tapi ada lagi Ah aku mau ada arisan emang ini untuk sarana silaturahmi yeah. mm -hmm. udah gitu Betul. kan Rido sama Rido mm -hmm. gak ada yang dirugikan mm -hmm. ah, aku mau pakai itu ini benar-benar untuk silaturahmi juga kita gak bisa yeah. menyalahkan Betul. Ya, kan? mm -hmm. makanya Uh, hargailah hmm. untuk fakta-fakta yang yang berbeda dengan keyakinan kita ya. selama masing-masing punya alasan sih boleh-boleh saja mm -hmm. gitu, ya yang ya. penting kita mengerti alasannya hmm. itu Berarti tinggal bagaimana kita bisa memilih dan bagaimana dengan keyakinan kita dan berdan lagi kepada hati nurani ya Ustaz ya, ya bahwa ini oh ya memang ini harus saya lakukan hmm, ini yang enggak. Tapi kata kuncinya memang hmm. kalau kita tetap ragu hmm. katanya enggak mayuri buka tinggalkan kalau kamu ragu. Hmm, hmm, hmm, Jadi kalau ah, saya marah ragu udah tinggalkan. Iya. Hmm. Kalau bagaimana? Hmm, hmm. Iya. Baik Ustaz nanti kita akan lanjutkan tentang al hakam ini dan ibu ibu juga pasti ada yang mau bertanya lagi ya bu ya isim pendukung ya pertanyaannya karena kita akan break dan kemana-mana pemirsa titian kami akan kembali selanjutnya. So, ini tetap bersama kami InsyaAllah Hukum yang diatur oleh Allah adalah kita harus selalu sentiasa membaca berbuka Al-Quran dan mengamalkannya ya. Karena di situ jelas sekali, pedoman hidup kita ada dalam Al-Quran. Nah, jika kita berbicara hukum juga, bagi hukum Allah yang diberikan, sebenarnya hukum yang Allah berikan itu kepada hamba-Nya itu sangat fleksibel ya. Ustaz ya, kayak misalnya kita sholat, bisa disingkat, bisa dijama, bisa dikosok, itu kan subhanallah hukum-hukum Allah itu istilahnya tidak apa ya? Tidak berat gitu ya, Ustaz. Tidak kaku dan sangat fleksibel. Tapi kadang kita sebagai yang mengikuti gitu sebagai manusia kadang ya karena malasnya itu kali Ustaz ya jadi istilahnya udah salah tinggal aja deh gitu. Hmm. Nah, bagaimana sih untuk kita kita bisa mendalami bahwa apa Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita supaya kita selalu bisa menjalaninya ibu-ibu uh, serta para pemirsa saya ingin tegaskan dulu ya mm -hmm. isi Al-Qur'an itu tidak semuanya berisi hukum mm -hmm. ya hanya memang bagian dari Al-Qur'an ada hukum mm -hmm. karena Al-Qur'an itu secara garis besar mm -hmm. isinya ada al akhoid tentang keimanan, iya. keyakinan. Mm -hmm. Ada al khusus tentang riwayat sejarah. Mm -hmm. Ibu kalau baca Quran ada sejarah tentang Nabi Musa, mm -hmm. Nabi Isa, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah al akal. Ayat ayat yang berbicara tentang hukum, hukum. Jadi hukum. ayat ayat yang berbicara tentang hukum itu hanya sepertiganya saja Sepertiganya tentang kisah Sepertiganya tentang e, ketahudan Nah tadi pertanyaan kecil adalah Bagaimana supaya kita merasa mudah hukum. Melaksanakan ya, hukum, hukum Allah hukum. Pertama hukum Allah akan terasa mudah Kalau kita percaya dulu Bahwa itu yang terbaik hukum. Ibu, kalau ibu sudah percaya hukum. Apalagi ibu sudah mencinta. Dan mencintai, ringan mm -hmm. Karena cinta itu bisa membuat sesuatu yang berat jadi ringan, ringan. Mm -hmm. Sesuatu yang rumit jadi sederhana Bahkan jarak yang jauh pun menjadi dekat Depok, mm -hmm. eh, Bogor ke sini itu jauh mm -hmm. Tapi karena cinta, Sityan Kolbu jadi mm -hmm. dekat Relain-relain Itu <laughs> juga dari Pondokopi Kopi jadi terasa dekat. Jadi kalau dengan cinta itu ringan gitu. Mm -hmm. Makanya kalau teks Suci tadi nanya, gimana sih cara supaya kita merasa ringan mengamalkan hukum-hukum Allah? Satu kita harus mencintai dulu. Yang kedua kita memahami. Mm -hmm. Jadi kalau sudah ada cinta dan paham, insya Allah ringan. Kenapa? Karena hukum itu selalu ada pengecualian. Ya. Salat aja wajib. Ya. Mm -hmm. Dilakukan secara berdiri. Pak mm -hmm. Ilham Tastati, kalau nggak mampu, Pakong Ida duduk. duduk. Kalau enggak mau penduduk pak ala hmm. berbaring, enggak mampu berbaring dengan di, isyarat. di dinding, dengan isaratnya tidak, dia sholatkan saja. <laughs> Dan di kapan di, serta di bukukan. <laughs> Jadi maksud saya selalu ada ya. gradasi, hmm. selalu ada gradasi penurunan hmm. yang lebih ringan itu, <laughs> ya. Gitu. Iya, baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi. Silakan ibu dari mana dulu ya. Oh tidak kelihatan maaf, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haja Mas Kuro Sposer yang saya tanyakan Apakah orang yang terkena salah Dihukum mati dapat dikatakan mati syahid? Ya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya tangkap mungkin begini Tepis <tik> Orang itu sebenarnya tidak bersalah, bersalah. dihukum mati, mm -mm. ya. Si X itu nggak salah, mm -mm. tapi dihukum mati. Mm -hmm. Bisa sahih nggak? Iya. Yeah. Ya, mm -hmm. kalau jelas-jelas salah kan <laughs> ya cocok, gitu loh. Nah kan? Kalau misalnya ada orang yang membunuh, <laughs> dihukum mati dan memang dia membunuh, ini kan mm -hmm. urusan selesai. Mm -hmm. Nah yang ditanyakan ibu sebenarnya yang dia tidak membunuh, mm -hmm. tapi salah. Konis, konis, mm -hmm. dihukum mati. Mm -hmm. Apakah biasa ini? Itu termasuk syahid bu. Mm -hmm. Makanya gini, mm -hmm. jadi hakim tu, weh, diangkat. Berat yang serat. Kata nabi, hakim itu ada yang mudah masuk surga, ada yang mudah masuk neraka. Mm -hmm. Hakim yang mudah masuk neraka adalah hakim yang sebenarnya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Yang seharusnya benar dia poni salah, mm -hmm. yang seharusnya salah dia poni salah. Itu kata Nabi. Inti nerakanya sangat lebar terbuka. Mm -hmm. Jadi tahu itu harus dikatakan salah, tapi bebas. Yang seharusnya bebas jadi nah. itu pintu nerakanya terbuka nah. lebar. Terus mm -hmm. terserah. Apapun eh, penyebabnya. Nah, tapi pintu surga akan terbuka untuk hakim yang dia dengan adil memutuskan kalau yang benar dia tetapkan benar, yang salah dia tetapkan salah. Nah, jadi yang konsekuen gitu, ya. Nah jadi memang jadi hakim pengadam iya. Itu tuh luar biasa sekali berat mm -hmm. Jadi orang-orang yang jadi hakim tuh Harus benar-benar amanah yeah. Kalau kurang-kurangnya amanah Masih bisa dibeli dengan duit Masih diinginkan dengan jabatan nah, udahlah, mm -hmm. Mungkin di dunia boleh jadi mulia Tapi di akhirat mm -hmm. mm -hmm. Tapi tidak semua hakim yeah. ya, Itu mm -hmm. hanya hakim yang oknum aja bu, mm -hmm. Nah kenapa Bisa dibayangkan orang yang Seharusnya bebas mm -hmm. di hukum Gak bersalah Nggak Orang yang bersalah bebas. Coba mm -hmm. mm -hmm. ini kesulitan masalah apa? Mm -hmm. Apalagi hukumannya misalnya yang jahat, ya sampai mm -hmm. eh, hukuman mati gitu. Itu orang yang harus dia tidak salah tapi diponis hukuman mati. Kalau benar dihukum mati itu syahid. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. hanya memang persoalannya yang Maha Tahu hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Iya, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Itu ya Bu. Ya? Iya, sudah jelas Bu. Iya. Baik Bu, yang mau bertanya lagi dari mana? Iya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu yang sia Yang ingin saya tanyakan Bagaimana jika Hukum adat dan hukum Al-Quran Bertentangan Apa yang menjadi prioritas ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak Serta para pemirsa gini Kalau kita bicara tentang hukum Ya, Ada hukum Al-Quran Ada hukum adat ya, Indonesia ini terdari, terdiri dari berbagai macam suku Yang punya hukum adat tertentu Pertama Bu Ada yang bisa disatukan Dikolaborasikan Dikolaborasikan contoh apa? Dalam hukum pernikahan Itu hukum Qurannya ada Hukum adatnya ada Coba dalam pernikahan Hukum Al-Qurannya Pernikahan itu syaratnya 194 ada wali, saksi. ada saksi, ibu yang lupa lagi dah nikah lama, ingat-ingat. <laughs> ada wali, ada saksi, ada mahar, ada idap. Jelas pengantin harus ada, kita <laughs> gak boleh nikah dengan manuk dah. <laughs> Jelas tu nah, kan. Jadi itu hukum agama, ya, ya, ya. hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran sudah terpenuhi. Ya, wali, saksi, akad nikah. Uh, ya kan dikatakan jabkobon mahar. Oke. Okay? Nah, itu hukum agama. Nah, kemudian kalau di adat Sunda ada Awer Awer itu artinya dinasehati sambil dilempar uang sama beras. Itu tuh sebenarnya bahasa simbol bahwa orang kalau udah berumah tangga itu harus berbagi rezeki ke hmm. Kan yang dilempar itu apa? Uang kan? Ya. Sama beras Itu kan makanan pokok dan kebutuhan pokok Siapa yang gak butuh duit? Kecuali betal dilempar Itu artinya apa? Kalau kita sudah membangun rumah tangga, Kemudian Allah kasih rezeki Coba lempar rezeki itu ke saudara gitu. Nah itu kan Maksud saya Hukum adat dan hukum agama Belum tentu bertentangan hmm. Terus ada lagi E, apa dalam pernikahan itu pengantin pria bawa bawa domba bawa roti buaya tur jangan ya bawa roti buaya <laughs> ya kan gitu bawa macam-macam kan secerahan nah, itu istilahnya ya nah iya. itu belum tentu salah itu simbol bahwa seorang laki-laki kalau papan. menikah hmm. harus bertanggung jawab untuk menikah hmm. memberikan sandang pangan papa. papan hmm. kan tidak bertentangan kan ya hmm. nah, jadi Maksud saya pertama kita harus lihat Tidak semua hukum adat Itu bertentangan dengan Al-Quran Bisa dikolaborasikan Bisa disatukan Tapi memang sejujurnya Ada juga hukum adat Yang dengan Al-Quran Bertentangan Misalnya masalah warisan Kalau dalam adat Sunda Misalnya itu warisan Anak pria dan wanita ya Jadi kalau ayah saya meninggal saya dan adik saya yang perempuan itu sama, sama rata. Dalam mm -hmm. hukum Sunda, adat Sunda mm -hmm. e, dalam pembagian waris. Mm -hmm. Tapi kalau dalam Al-Qur'an jelas, walid dzakari mithlu mm haddil -hmm. unthayain. Anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Jadi kalau ayah saya meninggal, saya dapat satu juta, adik saya atau kakak saya yang perempuan 500. Gitu. Bahwa kemudian saya udah dapat Ya, bagian saya menurut aturan agama udah gitu tuh karena saya udah punya rumah udah punya kendaraan bahkan bagian saya saya bagikan pada kakak dan adik saya boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi hukum Islamnya ditetapkan. Hmm. Iya. Gitu. gitu loh. Nah setelah itu mau bermusyawarah ya misalnya yang laki-laki udah pada punya rumah tapi bagiannya kan lebih gede udah gitu teh musyawarah aja deh udahlah hmm. uh, udah sisanya saya berikan sama adik-adik saya gitu boleh. Bahkan saya bilang, dahlah, kamu sudah punya rumah, kamu sudah naik pekalian boleh. Tapi yang pasti harus gimana? Ikuti dulu aturan hukum alam, ya. Jadi memang jujur ada yang bisa dikolaborasikan, didampingkan. Tapi ada juga kita harus milih Nah, dalam hal ini tentu saja sebagai umat yang taat beragama kita lebih memprioritaskan hukum yang ada di dalam kita tanpa bermaksud dimana dan menisbatkan hukum hak. Iya iya Jelas Bu? Jelas Bu ya. Allah. Iya kita enggak bisa bayangin ya kalau misalnya enggak ada hukum-hukum untuk diri kita gitu. Salat juga salah-salah kali ya. Yang tadi enggak lima waktu eh lima waktu jadi ibadahnya enggak ada hukum ya udahlah dua waktu satu waktu aja gitu ya. Alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah ya adanya, yang adanya hukum-hukum ini. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan dengan kesimpulan yang diberikan oleh Ustaz Ham Amiruddin. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. InsyaAllah. Ya kalau kita melihat e, berita ya akhir-akhir ini ada juga istilahnya tentang fatwa gitu ya tentang kepastian atau ketentuan hukum yang berubah-ubah gitu Ustadz ya dan kita pun sebagai warga negara yang baik kita harus mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah kita gitu. Nah, kalau misalnya ada yang uh, mengatakan uh, mengenai hukum atau ketentuan berlaku dalam pemerintahan, kita sebagai uh, warga negara harus mengikuti dan menaatinya itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mendahulukan hukum yang Allah tentukan, baru dengan baru kepada pemerintah itu nggak apa-apa ya Ustaz, ya. Kita bisa milih-milih ini yang kita tentukan, ini mana uh, yang kita dahulukan. Uh, begini Teh Cici ya, hmm. sebenarnya Islam itu mengajarkan bahwa kita harus mendahulukan kemaslahatan. Hmm. Jadi walaupun tidak dibahas dalam kitab suci, hmm. kalau itu akan jadi kemaslahatan, itu wajib kita hmm. Contoh, hmm. untuk apa kamu bayar pajak? Ada gitu ayatnya. Iya. Gitu kan? Hmm. Ada kan orang yang ini. Untuk apa kamu bayar pajak Ada, ada gitu di Quran tentang pajak iya. Islam itu tidak mengenal konsep pajak Islam mm. itu mengenal konsep zakat, Impak Sedekah mm -mm. Mm -mm. Kalau menurut tema mm -mm. saya Sesungguhnya memang di Quran mm -mm. Tidak ada mm -mm. perintah tentang pajak iya. Tetapi Kalau suatu negara itu Menetapkan untuk Pembiayaan kemaslahatan Negara itu dari pajak Ya kita wajibkan karena ada ayat yang mengatakan hmm. yang tadi saya singgung wala tuk fil ardi baka islahi hmm. kamu jangan membuat kerusakan hmm. kalau ternyata hmm. uh, membayar pajak itu akan menjadi kemaslahatan bangsa hmm. kita wajibkan hmm. kenapa kamu itu terjelas hmm. letter s malah berhenti di situ mana ayatnya yang arah, <laughs> kalau ada letter S itu berhenti nggak nggak boleh berhenti oh nggak ayatnya mana mm -hmm. itu tentu saja keliru karena walaupun tidak ada ayatnya itu untuk kemaslahatan jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa mm -hmm. uh, apa yang ditetapkan oleh hukum negara mm -hmm. kalau itu memang tujuannya untuk kemaslahatan bersama itu wajib ditaati mm -hmm. gitu wajib ditaati mm -hmm. nah oleh karena itu ketika kita menganggap itu salah untuk men apa namanya mencegah kemungkaran pun tetap harus mengikuti aturan misalnya ada empat judi ya iya. kita mohon maaf sebenarnya tidak boleh tiba-tiba bakar aja gitu iya. karena kita Menyepakati ada aturan main mm -hmm. Kalau ada tempat judi Harus kita hilangkan Tapi aturan mainnya gimana mm -hmm. Nah itu sebenarnya Sebagai warga negara kita harus ikuti Karena orang Islam itu juga harus Menghargai dan menaati Kesepakatan bersama mm -hmm. Itu musyawarah. yang disebut di dalam Al-Quran Maka musyawarah Kamu dalam satu urusan Dan pegang teguhlah pada musyawarah itu Musyawarah itu kan dari musyawah itu lahir satu ketentuan Ketentuan yang harus disepakati pertama gitu loh. Nah jadi dari situ jelaslah Bahwa sebenarnya Hukum-hukum yang diterapkan Di dalam kitab suci Al-Quran Saya yakin Semuanya juga senapas mm -hmm. Dengan hukum-hukum yang tujuannya Untuk membangun kemaslahatan. Ya. Mm -hmm. Karena Allah menetapkan Hukum itu mm -hmm. tujuannya Pertama supaya terjadi Keteraturan mm -hmm. Apa jadinya suatu bangsa, suatu negara Suatu masyarakat kalau tidak ada hukum ya? mm -hmm. Yang kedua Hukum itu ditetapkan mm -hmm. untuk menjaga Kehormatan dan martabat manusia mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kemudian Yang ketiga hukum itu Ditetapkan untuk menegakkan keadilan. Kemudian yang keempat yang tidak boleh dilupakan Bahwa hukum yang ditetapkan Allah di alam semesta Dalam diri kita dan alam semesta Itu pasti berkorelasi, berhubungan Dan berjalan secara harmonis Dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Makanya hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Pasti senapas dengan kemaslahatan masyarakat Dan e, kemaslahatan alam semesta sehingga terjadi keharmonisan yang indah mm -hmm. karena datang dari sumber yang satu yaitu Allah Subhanahu Wataala. Iya baik, tinggal bagaimana kita memilih ya, Ustadz mau ya. merhati peraturan yang allah berikan atau kita bisa menjadi orang yang tidak mau menghaturkan. Balik lagi pertanyaan ke kita gitu ya. Baik Ustaz terima kasih banyak waktunya ilmunya nanti hati-hati di jalan semoga selamat sampai Bandung ya Ustaz ya. Ibu-ibu terima kasih ibu-ibu ya sudah bergabung. Salam untuk keluarga Insya Allah kita ketemu lagi ibu-ibu juga nih yang cepat-cepat berhono. Terima kasih sudah menemani saya, salam untuk keluarga dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini dan jangan lupa untuk tetap terus nyatikan titian Kolbus booth setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu besok di jam yang sama, seperti biasa sebelum berpisah menutupi ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Ketik Rani Bisa Kru yang bertugas pagi ini, sambil hondri dari hadapan Anda, Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa